Mungkin pertanyaan kami dari saya akan berikan Oke, okay, Jadi kami menanyakan Pak seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa sudah belumlah dan... teman-teman utamanya sekarang ini kami kan di dikatakan kan di ujung tombak dalam memerangi e, terorisme yang masih ada di ini seperti yang sekarang lagi tergabung dalam sadar tilumbar di awan Sabdes, lagi boso. Kan mungkin ini pengalaman ini Pak Dan ya? yeah. pernah dalamnya dulu sama Pak Tayono tuh kami pernah ikut di boso Pak. Jadi di kita di daerah tadi Pak, loh ya? Pak itu benar merasa Islam Sudah menyampaikan fakta. Dengan kita harus menangkap mereka dengan pernah Nabi yang sekarang Bapak, Pak Basri ya. Pak Basri. Ini, Pak Basri pernah pernah ditanya? Pernah dulu waktu 2007 pernah. Sudah pernah Jadi kita tanya mereka juga saya berjuang menegakkan Islam di jalan Allah, jadi kita tu karena gimana nakir pak? Jadi, ya, ya. enggak bisa ini lah, enggak besar. Apa nakir? Banyak kebutuhan gitu di dalam kita gitu. Jadi mungkin Pak Ustaz bisa apa? Ha? Memberikan sokong kepada kita, memang. Kebetulan kita itu sering dibilang kata ni, top betah, hampir lah kan kita kerana dulu ada yang masuk masjid serikatnya tibu serikat, kita mau surat asar ke pas patroli waktu surat asar dengan keadaan nasar sampai ke masjid itu mau masuk sudah tibu serikatnya ini, kalian itu topik, kalian itu kapil jadi mohon, mohon, ya support lah bagaimana solusi dan keadaan yang kita ada. Mungkin masjid ok, Pak Cirek, Pak Cirek Tentu, Pak Supono. Jadi pertanyaan dari Pak Supono itu termasuk juga pertanyaan yang disampaikan melalui kertas atau tulisan ini. Jadi pertanyaannya apakah termasuk jihad terhindar, bertugas mengumpas golongan Islam radikal seperti sampel so CS yang dikusul? Ya, termasuk jihad terhindar, termasuk kerja. Jadi kalau diserkan Pak Supono, Pak Aryo dan yang lain. Ketika ditugaskan oleh atasan dan melalui pemerintah Untuk kemudian menangkap, menumpas Gerakan-gerakan Islam yang radikal seperti itu Itu masuk dalam kategori jihad kiisabilidad Jihad kiisabilidad hmm. Kalau yang sekarang ini, Pak Soekono Menurut saya memaaf Itu mereka yang pernah dihadapi oleh Pak Soekono di Koso Basri dan yang lainnya Itu masih belum seberapa Kalau para pendiri dan perintis gerakan itu Sejak zaman dulu, itu lebih-lebih menggoda lagi. Nabi Muhammad saw yang mengarankan, jadi bukan kita. Nabi Muhammad saja menyatakan apa namanya, tahbirunas solat itu indah solat ini, wasiyatun indah ini. Nabi Muhammad bayangkan sekarang kan, apa biasa yang boleh? Ya trendy. Di jadi Nabi Muhammad, posisinya kebanyakan sekarang Nabi Muhammad sedang berbicara di depan sahabat-sahabatnya Sahabat-sahabat kami kan generasi terbaik sudah Gak ada yang bisa mengenakan generasi emas itu Semua waktu semua kesempatan untuk beribadah Tapi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam mengatakan kaum teroris itu, kalian sendiri wahai sahabat-sahabatku Merasa tidak bisa menyamai sholat mereka tidak bisa menyamai puasa mereka. Artinya, kalau dilihat secara bahir, pak Subagio, secara bentuk lahiriah, itu ibadah mereka memang top, marbot top. Sampai-sampai sahabat aja merasa tidak ada apa-apanya. Sahabat nabi loh, itu tidak merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan kaum Syarif di sini. Solak malam, puasa, baca Al-Quran, cuma biasa. Tapi jangan sampai tertinggal. Nabi Muhammad mengatakan dia berbuka minum. Karena yang berusaha mengundurkan raminya, orang-orang seperti itu, walaupun terlihat beribadahnya semangat, keinginannya untuk memperjuangkan Islam berlawan nih di jalan Allah Subhanahuwataala. Nabi Muhammad mengatakan hadirnya bukan Muslim. Nabi Muhammad mengatakan mereka keluar dari agama ini. Artinya mereka tidak sesuai dengan kaidah dan syariat Islam. Kalau teroris zaman dulu, itu enggak bakalan lari seperti sekarang satu social media. Dihadapi benar-benar. Karena yakin kalau kelompok Santo Sias kan bari itu di dunia dalam hutan ya kan. Tadi kemudian kalau tertangkap kuragu-ragunya bari lagi. Zaman dulu enggak ada teori seperti itu. Tenekmu yang mereka itu. Perang betul-betul perang. Karena mereka yakin, walaupun keyakinan jelas kita kita yakin mereka itu sesat dia ya? benar tidak sesuai dengan Islam. Tapi mereka percaya diri. Ada satu di antara mereka tertangkap itu oleh penguasa waktu itu cara menghukumnya Pak Subono itu tangannya dipotong, di depan orang banyak tanpa bius mas, karena orang itu memang sangat berbahaya, membahayakan kalau bahasa kita sekarang kamtipas lah orang ini pengacau dan terusuk otak dan penyidiknya berilmu baca Alquran jamaat masuk tanpa Alquran. Itu di depan orang banyak dipotong tangannya Satu huruf pun gak keluar Gak, aduh Enggak, senyum dia Dipotong tangannya senyum Kayak gak, gak terasa apa Padahal gak dibius Setelah itu Apa itu tangan Dan kakinya dipotong dia aja tetap senyum, tetap berpikir Astagfirullah Stabil. Yang sebelah kiri dipotong Astagfirullah Astagfirullah Sebelah kanan dipotong juga. Kira-kira kalau kita pengaruh itu gimana rasulullah? Terpengaruhlah kita itu. Pengaruhlah ya. Tapi nabi kan sudah muati-wati berikan wasiat mereka itu meninggalkan agama ini. Tak usah percaya asal mereka. Sampai kemudian yang terakhir kata dia. Silahkan siksa saya Silahkan hukum saya Asalkan jangan engkau potong lidahku Karena kalau engkau potong lidahku Aku tidak bisa berdikir kepada Allah wah Kalau kita yang jadi saksi waktu itu Pasti terpengaruh di perjuangan Islam ini <tongan> Tapi kan Nabi sudah memberikan paham Jangan percaya Jangan percaya Karena Islam tidak seperti itu nah, Islam tidak demikian agaranya Ada seorang Apa namanya kawan saya Itu dulu apa namanya anggota lapas di Denpasar baru, anggota lapas di Denpasar baru. Ketika kasus bom Bali 1 kemudian Imam Samudera Amrozi serta Muklas itu tertangkap, itu beliau katanya Prabayarji sekarang jadi kepala apa bagian di lapas Kebumen itu, ya, Prabayarji kenal kami itu. Itu cerita. Dia saja sempat terpengaruh dengan Im Amrozi Muklas. Imam Samudra yang jelas-jelas pelaku teror itu itu terpengaruh kenapa? Setiap hari kan ketemu salat, baca Quran, apa namanya? salehnya luar biasa. <tuh> sampai kata beliau kawan saya ini, ada seorang anggota lapas terpengaruh sampai mengundurkan diri dari lapas anggota lapas ikut gerakan mereka. Kenapa? Terpengaruh dengan bentuk lahirnya itu yang pintar baca Quran, yang salatnya Semangat, puasa yang juga demikian ya. Tapi ternyata kan Ukuran memperjuangkan Islam itu Bukan hanya dilihat dari sholat, puasa, Kemudian kisan, saya juga memperjuangkan Islam Pak. Tapi pertanyaannya Perjuangan yang anda Jalani sekarang, apakah benar-benar Perjuangan Islam ataukah tidak apakah tidak? Sehingga misalkan Pak Suttaro, Pak Karyon dan seluruh anggota yang lain Jadi misalkan dirugaskan Untuk menghadapi Menumpas atau membasmi gerakan-gerakan seperti ini Anda-anda ketika terjadi kontak senjata Kemudian jangan ragu untuk menembak Mereka memang muslim Tapi kita membunuh mereka Bukan karena kita mengkafirkan mereka Saya ulangi kembali ya Misalkan Pak Supono ya Ini ada berdepan nih sudah Dengan teroris Jelas dia bawa senjata sudah ditembakin kita Pak Supono tembang aja kan Pak Supono lebih berpengalaman Ayer ada penimbang ibunya ni. ya Jadi ketika Pak Supono penimbang begini, bukan sebabnya Pak Supono mengkabirkan mereka, tapi karena mereka adalah statusnya pengacau zaman. Mereka statusnya Muslim. Kita tidak mengkabirkan mereka, tidak berani kita mengkabirkan. Kalau kita mengkabirkan mereka, apa bedanya mereka tidak mengkabirkan kita? dan mereka menggagalkan kita apalagi polisi toko-toko-toko gitu ya. Kalau kita nembak mereka karena keyakinan mereka kafir ya sama gitu. Kita menempas kita menghabisi mereka bapak-bapak semua ini dari kepolisian dan TNI misalkan. Itu karena posisi mereka sebagai pemnacau. Pengacau keamanan, perusak nama Islam. Bukan karena status satu mereka itu kafir jadi. Begitu bahasa ponoh ya. Ini support yang bisa saya sampaikan. Karena yang rugi juga kita-kita kayak saya gini, kadang-kadang dikira teroris waktu nonton. Ini teman-teman saya juga kadang-kadang dikira teroris. Wah, sama tuh dengan Santoso kami itu. Ya mungkin bentuk luarnya sama, tapi kan belum tentu keyakinannya sama. sama kan gitu ya. Ya samalah dengan bapak-bapak Amunta Brimo ini. Kadang-kadang ada oblong pakai seragam kan, yang lain enggak mau disamakan. Jadi santun saya itu apa rumah je sebenarnya itu. Jadi yang kena kena tingkah itu, jadi rugi yang dirugikan ya, kita. Wabarakatuh. Saya mendoakan mudah-mudahan rekan-rekan di anggota brimob di sini, lebih bina saudara yang apa namanya yang anggota di lapangan. Mudah-mudahan senang biasa mendapat kesabaran dan kekuatan dari semua saudara-saudara. Jadi agar ya, bisa melaksanakan tugas dan buat dengan baik dan yang sebaik-baiknya Maaf, Maaf. segi Pak Ustaz, oh. saya ingin mengomong masyarakat yang sudah diputuhkan oh. Ya, karena di sana itu dokternya sangat pasukan yang pasukan putih itu Pak Pasukan putih itu Pak Iya. Sa. sangat Iya. Ya. itu kelompoknya sekolah-kelompoknya itu, itu Karena dokternya begitu Pak Sa. Siapannya yang bisa menggunakan unistrin atau non-istrin itu Nanti mati itu sebut tujuh bidadani <SILENCIO> Tapi <SILENCIO> preman-preman yang direkot nah, Sekarang-sekar, mati sebut tujuh bidadani Sekarang saja di Koso itu lebih Banyak daripada di Ateba Kalau di Ateba, kalau di Ateba, ini Masih bisa jadi apa-apa, siap ini Masih bisa makan apa-apa, Mau oh, sama kita baik baik saja. Kalau di khusus ni kita diboyong. Di Jikalau mau kalau dia bimok. Janganlah kalau kita jalan diboyong pun bersih. Itu pentingnya sinergisitas. Artinya kerjasama yang baik antara aparat keamanan dengan umat Islam dalam ini Ya katakan -kata, para ulama melak. Ulamanya diberi kesempatan untuk memberikan keterangan Misalkan saya, begini, kalau misalkan bapak-bapak bisa mengusahakan Jadi kita tampilkan ustaz kita untuk menjelaskan dirusi besar Yang diri panggil dia berhubung Kan kita bisa memberikan penjelasan kepada orang sini Yang benar pun seperti ini, seperti ini, seperti ini Itu yang disebut dengan kerjasama yang baik Tapi kadang-kadang begitu, kadang-kadang kita sendiri tidak mau dicurigai Membuat kajian satu. kasihan, itu kelompok teroris Belum kita sampaikan, sudah dicurigai jadi saya tidak terloklah bapak-bapak di sini Insyaallah. Yang kita sampaikan adalah Islam yang rahmatanillah alami Walaupun mungkin secara bentuknya jenggol di atas mata kaki Dan kita beda lah sama mereka sama -sama. Saya dulu waktu pernah pondok pesantren di Solo Itu jalan dengan pondok Al-Muqnid yang membuatkan bahasa itu Itu kalau tarik lurus paling 300-500 sampai 500 meter kita kalau di atas lantai 3 itu bisa melihat santri-santrinya yang di sana lantai 2 saking dekatnya. Suatu saat kita mengadakan kegiatan camping Akbar yang sedikit menyinggung ke pembakar bahas itu pondok kita dikepung kok sama mereka. Dikepung Padahal tampilannya mungkin sama, sama-sama kayak -sama gitu, sama-sama bencinya bukan main sama kita. Ditempung pondok kita itu. Tapi Alhamdulillah itu justru menjadi sebab hikmahnya itu ada, ada beberapa dari mereka itu akhirnya bertaubat. Taubatnya Jadi itu Jadi korlapnya itu naik motor mereka, uh, uh, uh, uh. mereka menuntut pembicara kita waktu itu Ustaz Gari. Ustaz Gari, itu dituntut untuk diproses secara hukum. Jadi yang anggotanya yang pinter-pinter di belakang itu. Minta diproses secara hukum tolut <ganti> <luk." tuh> Kan mereka menuntut agar pembicara Karena telah mencemarkan nama baik Abu Bakar Bhasir Harus diproses secara hukum di Polres Polres datang Jadi yang terlihat-terlihat koronannya terlihat, itu Proses secara hukum, proses secara hukum Panggap Bawa ke polisi Ini yang belakangnya Bluh, bluh, bluh Begini Itu dari mereka Tobet nemuin termasuk saya yang ditemuin Saya Tobet ternyata mereka enggak betul gitu. Kenapa? Karena ya, kita dicibir untuk apa mengatakan pemerintah bagus atau keamanan kita di hukum dan undang-undang yang berlaku di sini itu hukum kafir. Tapi kalau di depan mata kita waktu kemarin korlapnya malah menuntut satu Ustaz. Itu diproses secara hukum. Undang-undang apa bisa tipu ye, bantuan bantuan, enggak benar-benar <terusuhan> e. <terusuhan> itu. Artinya tobatlah alhamdulillah sekarang mereka sudah sudah balik. Allahumma alam, mungkin cukup ya. Biar istirahat dulu lah. Tanya saya? malam pagi aja. Ya. Yang kambang, karena nanti malam kan tidak ada latihan bela diri. Dan pada banding bandingan, sekarang ini tanya jawab jadi mesir. Sampingnya Pak Taliono. Ibu saya buton. Maranya ada lapis, Jelasnya itu. Kalau, ya, ya. kalau nama lengkapnya depannya ada radennya, ya. ya. ya. kalau di kata itu ada radennya karena bapak saya kerja, ibu saya buton, ibu saya itu istri ketiganya bapak, ibu muda ibu selisih umurnya 21 tahun, jadi ibu saya lebih muda 21 tahun dari bapak, jadi saya itu ada sedikit bakat untuk punya istri lebih dari satu. Ibu saya sendiri, ibu saya sendiri, kakek saya maksudnya Kakek saya juga istrinya lebih dari dua Jadi ada batas memang <gak> Istri saya, istri saya, bapaknya juga istrinya dua Jadi memang ada bakat dari jalur bapak, jalur ibu, jalur ibu Si, Pak Melun, ada cinta-cinta Jadi ibu saya dulu itu kuliah dari Buton ke Yogyakarta bertemuan dengan bapak saya yang menjadi dosennya Tapi karena bapak saya juga termasuk lagi-lagi yang luar biasa Ibu pertama saya juga luar biasa Ibu pertama itu sangat mendukung bapak saya untuk nikah lagi Tapi syaratnya cuma satu, bawa dulu ke sini Jadi istri kedua termasuk ibu saya istri ketujuh itu Ketika bapak nama saya mau nikah lagi, bawa ke sini jadi pertanyaannya cuma dua. Ibu pertama saya itu bilang, kamu bisa tolong ya, bisa baca Quran nggak? Kalau bisa tolong bisa baca Quran, kamu boleh jadi istri suami saya. Harus diri. Nabi ada nggak bukan dari cuci? Cucian punya mas. Oh terbatas, sama ya, ini, porporco. Nah, Sudah lama kerja di sini? Berapa tahun? Berarti harus butuh nah, khusus nih. Yang dari butong ada nggak? Ada nggak? Jadi kalau viras um, itu, Pak, uh, Pak Karim, mm. viras itu ada 7 di Indonesia ini. Karena kami tujuh bersaudara di pakai firlas. Firlas itu gabungan dari nama bapak dan nama ibu. Nama bapak saya Rifai, diambil tiga huruf depan, Rif dibalik Fir. Ibu saya namanya Zariha Lasopera, diambil tiga huruf pertama, Zal dibalik Lanz. Bapak saya dosen jadi agak penting di sini. Mungkin cukup Pak Farhan ya. Hanya <tuh> anggota sudah mulai. <melewati. tuh> jadi untuk nanti malam untuk anggota.